cara yang gak sama om um dia ahli strategi politiknya udah S3 itu iblisnya kalau dia datang kepada pengusaha iblis itu bawa bendera curang eh pegang bendera ini curang dia datang kepada penguasa iblis bawa bendera zolim eh pegang. Dia datang kepada Orang kaya Iblis bawa bendera pelit, Eh, pegang Dia datang kepada Kiai oh, Kiai itu bukan daerah bebas Iblis Dia datang kepada Kiai Dia bawa bendera hasut dan ujub Merasa tagung dengan dirinya sendiri Hasut dan ujub dia datang kepada semua kelompok dengan bendera yang berbeda. Baik, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi tausiah dari KH Haji Zain MZ tentunya Anda sudah tidak sabar lagi siapa saja yang dikode oleh iblis setelah sudah disampaikan bahwa makna dari puasa adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hal nafsu. Nafsu adalah kendaraan iblis. Setiap manusia tidak luput dari godaan iblis. Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi. Jadi tetaplah di klik akwar Ramadan. Iblis masuk ke tubuhmu. Melalui saluran darahmu. Maka persempit jalan masuk iblis. Dengan apa ya Rasul? Sahabat menjawab dengan lapar dan zikir. Dengan lapar dan zikir. Jadi pantas saja puasa disebut jihadul akbar. Jihad terbesar karena ia perjuangan membebaskan diri dari iblis. Maka kita keluar Ramadan ini, mudah-mudahan jadi daerah bebas iblis. Penguasakah kita dengan persempit, mempersempit jalan masuk iblis? Dengan zikir dan lapar. Dengan lapar dan zikir. Oleh karena itu, evaluasi iblis. Dalam bagian Tafakur adalah, pertama kita berharap tahun depan kita bisa jumpa dan jumpa lagi dengan Ramadan. Amin. Enggak mau. Aminnya kendor. Amin. <tik> Tapi lah, enggak ada jaminan. Pasti enggak ada jaminan. Karena memang intinya kan semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau dan bodoh. Betul kalau ada perantau yang tahu dia merantau tapi tidak pernah mikirin pulang. Jadi lagi. Bodoh betul kalau ada perantau yang tahu kalau dia merantau tapi tidak pernah mikirin pulang. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa. Siap atau tidak siap, kita toh akan pulang ke kampung yang sesungguhnya. Kemana itu? Inna Lillahi wa Inna Ilaihi. Itu pulang yang sesungguhnya loh. Menurut saya nggak nakut-nakut ini mati lagi rada musim loh pak. Hati-hati. <laughs> kita akan pulang ke kampung yang sesungguhnya ke tempat dari mana kita datang. Dulu saya pernah mengatakan. Pulang sebenarnya urusan enak loh. Orang pulang mestinya seneng. Coba, coba. Dulu waktu kita SD ada pelajaran yang kita gak suka. Gurunya kalah. Pas pelajaran dia ada pengumuman. Bapak guru tidak masuk sekolah. Anak-anak boleh pulang. Orangnya oh, seneng gak? Seneng gak? Kenapa seneng? Karena boleh pulang. Jadi orang pulang seneng. Contoh lagi, acara ini selesai, kita pulang ke rumah masing-masing. Senang tidak? Senang. Lagi, biar mantap. Lebaran masyarakat pulang, mudik. Senang tidak? Senang. Sekarang, selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Senang tidak? ...ragu-ragu ini... ...kau bilang senang takut besok... ...gitu lagi... ...mestinya orang pulang kan senang... ...di bagian evaluasi... ...apa yang bikin pulang yang satu itu... ...kok berat itu apa? Dua menurut saya... ...pertama, ini agak tasawuk... ...kita ini sering mencintai sesuatu... ...berlebihan... ...berakar di hati... ...datang saat pulang tidak siap menghadapi pisah ada yang menggayut di sini maka pulang terasa berat tapi kalau cinta Allah sepenuhnya cinta alam seperlunya saya jamin pulang itu pasti enak ini yang pertama cinta Allah sepenuhnya cinta alam seperlunya saya jamin pulang yang satu itu pasti enak Ya, Bu? Bu? Apaan? Pulang. Yang kedua, yang bikin pulang yang tadi jadi berat itu apa? Bekal tidak cukup. Bekal tidak cukup. Bagaimana pulang mau enak? Bagaimana tidak berat? Belum sempat ibadah. Mati. Belum sempat sholat. Mudar. Bagaimana mau berangkat kalau bekal nggak cukup? Belum sempat sholak, mati. Itu bukan berani itu Nekat namanya. Nekat Nggak punya bekal berangkat, pastilah sengsara di jalan. Ya macam modik ini kan, harus punya persiapan. Kita prihatin menurut data terakhir yang saya terima. Korban meninggal di jalan itu sudah 148 orang. Rata-rata karena kecelakaan kendaraan sepeda motor. Ini bagian dari, bekal dari kurangnya persiapan Baik kewaspadaan, kesehatan badan, siapnya kendaraan, dan macam-macam lagi <SILENCIO>